Teman-teman sedih ya rasanya kalau dijauhi teman, dimarahi guru, dan ditegur orang tua karena kita nakal. Yuk, mulai sekarang kita ubah sikap kita menjadi anak baik agar Allah dan semua orang sayang kita. 何